Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabar anda di kesempatan sahur ini? Senang sekali. Radio Salatul Rahim dan Rasul TV dapat kembali menyapa ikhwan dan akhwat yang saat ini tengah menyiapkan makanan untuk bersantap sahur bersama keluarga. Andai tolan atau orang-orang yang tercinta dan dikasih Di kesempatan Santap Sahur seperti biasa Program Sahur Bersama Tokoh Di kesempatan hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda Dan saat ini kami para pejuang dakwah Saya Abi Agus, Ada Idar, Kemudian Nesa dan juga Khalid Dapat menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jalan Pegangsaan Proklamasi. Proklamasi lebih tepatnya begitu ikonanabat. Dan tamu kita di kesempatan santap sahur ini adalah Kyai Haji Anwar Abbas. Beliau adalah Sekjen dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di kesempatan santap sahur ini Biasanya kesibukan Pak Kyai sehari-hari apa Pak? Ya saya sehari-hari mengajar di uh, Universitas Islam Negeri Jakarta di ekonomi Kemudian saya juga aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah Sebagai salah seorang ketua yang membidangi masalah ekonomi Kemudian juga sebagai sekretaris Dewan Syariah Nasional Yang ada di Bawai MU, MUI, DSN MUI Dan di sini sebagai Sekretaris Jenderal sejak tahun 2015 yang lalu saya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal dalam Munas terakhir di Surabaya. MUI masih selama Indonesia. Sekarang ini tengah dalam sorotan banyak sekali menyorot MUI, kiprah MUI dan juga fatwa MUI. Yang Sebenarnya MUI ini apa sih pak dan bagaimana kiprahnya secara nasional dan internasional? Iya. Kalau MUI ini kan adalah sebuah wadah tempat berhimpunnya para ulama, para zuama dan para cendekiawan muslim. Ya, jadi di sini berkumpul tokoh-tokoh eh, dari berbagai-bagai ormas Islam. Seperti dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, uh, dari Tadbiah Perti, ya, kemudian dari PUI, ya, dari Matladu Anwar, dan sangat banyak lagi ormas-ormas Islam yang representasinya ada di sini. Jadi MBU ini boleh dikatakan adalah seperti wadah berhimpun ya. bagi tokoh-tokoh umat ya tokoh-tokoh ormas e, para cendekiawan dan juga para, e, birokrat juga ada. Dan MP, e, menjadi tokoh e, menjadi tempat untuk bersatunya para ulama. E, untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat baik masalah-masalah yang berhubungan dengan uh, keagamaan maupun yang berhubungan dengan masalah-masalah yang, berhubung, yang terkait dengan kemasyarakatan dengan perekonomian dan kebudayaan serta lainnya. Akhir-akhir ini -akhir juga pakai e, beberapa waktu lalu pernah Uh, ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar MUI dibubarkan. Bagaimana tanggapannya bagian? Ya sah -sah, sah sah saja. Kalau ada MUI, <laughs> kalau ada elemen umat, ya, elemen masyarakat yang menginginkan MUI dibubarkan. <tuh> Tetapi untuk membubarkannya Sarsa sangat sulit ya, karena nama MUI itu sudah masuk ke dalam beberapa undang-undang. Misalkan undang-undang tentang perbankan syariah Untuk mengatur perbankan syariah itu diperlukan fatwa Dan fatwa itu harus dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia Kemudian juga ada undang-undang wakaf Ada undang-undang tentang zakat infak sedekah Ada undang-undang tentang PT Yang menyebut nama MUI Jadi kalau seandainya Ibu dibubarkan, ya, yeah. maka seluruh undang-undang itu harus di Dan untuk menambahannya jelas tidak mudah. Jadi kesimpulannya kalau ada orang yang menginginkan Ibu dibubarkan, cuma untuk melakukan uh, apa, tindakan untuk membubarkan itu uh, sangat susah ya. Yeah. Uh, yang bisa menyampaikan itu adalah uh, anggota DPR, tapi anggota DPR kan juga belum. Tahu. <tuk> ya anggap saja lah itu uh, apa ya um, ya kaca cermin bagi MUI untuk uh, berbenah, selesai gitu aja ya. Uh, ya kalau seandainya yang bersangkutan tetap ngotot ya silakanlah berjuanglah, berjuanglah dia untuk membiarkan MUI. Dan saya rasa MUI tidak usah ngotok-ngotok terus untuk apa, ya karena yang mendukung MUI kan juga banyak. Jadi antara yang menginginkan MUI dibubarkan dengan yang menginginkan MUI tetap ada dan lestari juga banyak ya. Ya solusinya itu adalah di DPR. Kalau sebenarnya ya DPR setuju ya silakan saja. Gitu kira-kira. Sebenarnya wacana pembubaran MUI ini sebenarnya pakai ini. Sudah terjadi baru kali ini saja Atau memang dahulu pernah terjadi Ya saya rasa Jangan kan MUI ya <tuh> Ya Nabi Muhammad saja ingin dienyahkan Ada orang yang ingin mengenyahkan Nabi Muhammad ya Cuma <tuh>, Nabi Muhammad Orang yang sebaik itu ya Orang yang Akhlaknya sangat luhur Sangat mulia Masih saja ada pihak-pihak yang ingin Mengenyahkan ya. Inginnya dibubarkan. Kalau ini dibunuh <laughs> nah, jadi enggak masalah. Itu dianggap uh, sebagai hal-hal yang apa saja eh uh, warna-warni. Pakai jabatan sekarang kira-kira Pekerjaan paling berat sebagai sekjen ini, ini berat banget pakai. Ini. Ya, sejantan itu kan tugasnya adalah membantu ketua umum. Ya, menggerakkan roda organisasi. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang ada di MUI ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi syukurnya dan untungnya <tuh> saya tidak kerja sendiri. Saya dibantu oleh lebih kurang 8 wakil sekretaris jenderal. Dan umumnya mereka masih muda-muda, masih punya spirit dan semangat yang cukup tinggi untuk bekerja. Jadi insya Allah segala masalah yang ada di MUI yang dihandling oleh Sekretaris Jenderal, ya rasa-rasanya uh, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, okay. MUI sendiri ini uh, bersama pemerintah ini. posisinya MUI di dalam pemerintahnya seperti apa? Nah, ini yang perlu juga diklarifikasi ya, bahwa MUI itu bukanlah organ pemerintah ya MUI itu adalah ya, jadi sebuah badan hukumnya adalah perkumpulan dan <tuh> hubungan MUI dengan pemerintah adalah ya tanggung sebagai mitra ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ya sadiqul, teman ya. Di dalam apa? di dalam juga bangsa. Cuma dengan berbeda peran. Kalau pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk mengatur negara. Ya kalau MUI ya ada wewenangnya untuk mengatur kehidupan keagamaan. Nah, sekarang Bagaimana caranya supaya kehidupan keagaman ini bisa uh, membantu pemerintah dalam membuat negeri ini menjadi uh, baldatun taibatun arafur menjadi suatu negeri yang maju yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi eh, sedikit cerita tentang peran MUI bersama pemerintah Pak Kiyai. dan juga tadi Pak Kiai juga telah menjelaskan. Bahwa MUI adalah mitra bagi pemerintah Adakah masukan-masukan sendiri Pak Kyai Dari MUI kepada pemerintah e, yang ada saat ini Untuk memberikan ataupun untuk memajukan bangsa ini Pak Kiyai Ya dalam bidang keagamaan sudah jelas ya Begitu Adanya aliran-aliran yang e, oleh sebagian masyarakat dianggap bermasalah ya lalu ya pemerintah juga meminta kan uh, bagaimana fatwa MUI tentang uh, akidah atau keyakinan uh, dari kelompok-kelompok uh, yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut. Kemudian MUI mempelajari <coughs> secara sungguh-sungguh mengumpulkan datanya, menganalisis dan akhirnya MUI menyampaikan sikap dan pandangannya. Ya, dan itu akhirnya oleh pihak pemerintah termasuk kepolisian dijadikan dasar untuk bertindak dan berbuat serta untuk mengatasi masalah yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, Aliran-aliran ya. yang dikatakan Bagi tadi sesuatu tadi ini sebenarnya di Indonesia ada berapa banyak? Kalau banyaknya cukup banyak ya. Tapi ada yang dihandling oleh MUI pusat, ada yang dihandling oleh MUI provinsi, dan ada yang yang dihandling oleh MUI daerah tingkat 2 ya. Karena MUI kan ada sampai di tingkat provinsi, ada di tingkat di tingkat 2. Nah, kalau seandainya masalahnya hanya lokal, misalnya hanya lokal di kabupaten itu dihandling oleh MUI kabupaten. Kalau misalnya sudah agak melebar, meliputi dua atau tiga keupatan biasanya di oleh MU provinsi. Tapi kalau sudah ada di berbagai-bagai provinsi, itu biasanya dibawa ke tingkat MUI Pusat untuk dibahas. Kalau sekarang, aliran-aliran yang ada saat ini sudah cukup paling tidak Cukup untuk uh, Apa namanya pakai eh uh, Tidak lagi berkembang atau bagaimana Pak hmm. <clears throat> Saya rasa masih ya Masih berkembang cuma Mungkin barangkali ya Tidak seapa Dulu ada Al-Qiyada Al-Islamiyah misalkan ya yeah. Kemudian bermetamorfosis Menjadi ya, apa Yang sempat ramai ini Ya Kemudian juga uh, pihak kepolisian, pihak kejasaan memintakan fatwa kepada MUI. kami memulakan fatwa, lalu berdasarkan fatwa tersebut diproses dan dibawa ke pengadilan. Nah, saya tidak tahu persis ini apakah pihak pengadilan sudah memutus atau belum ya. Rasa-rasanya sudah diputus masalahnya ya. Uh, jadi... <tuh> ...tapi yang menjadi acuan bagi pihak kepolisian, pihak kejaksaan... ...di dalam menuntut, ya, itu adalah fatwa MUI. Juga dulu ada namanya, siapa itu... ...dia juga menyatakan bahwa dia dekat dengan malaikat Jibril... Lihat Eden, misalkan, ya. Itu kan juga kita keluarkan fatwanya. Ya, jadi fatwa ini kan adalah... bersihkan apa ya sikap dan pandangan keagamaan kita, terutama MUI dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Nah, tapi fatwa itu kan keluar karena diminta oleh masyarakat, diminta oleh pihak yang berkepentingan. Kalau, kalau masyarakat tidak meminta, maka tidak biasanya meminta. tidak keluar fatwa. Biasanya tidak keluar fatwa. Jadi biasanya MUI mengeluarkan fatwa itu didahului oleh adanya permintaan. Kemudian ini mungkin mengkaji melalui komisi pengkajian Kemudian nanti komisi pengkajian akan membawa kepada komisi fatwa Untuk ditetapkan fatwanya Dan kalau seandainya misalkan masalahnya memerlukan lintas komisi Lebih dari dua komisi atau tiga komisi Atau sangat penting dan tidak sangat penting dibawa ke tingkat yang lebih tinggi Kalau fatwa itu biasanya diambil selama ini Itu keputusan fatwanya ditentangani oleh ketua komisi fatwa dan sekretaris komisi fatwa Tapi kalau sikap dan pandang keagamaan itu ditentangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Jadi komisi fatwa itu adalah komisi yang membantu Dewan Pimpinan Jadi di bawah, di bawah Dewan Pimpinan itu ada komisi-komisi Salah satu adalah komisi fatwa. Tugasnya membantu Dewan Pimpinan. Lalu bagaimana jika ada orang-orang atau beberapa pihak yang menentang fatwa MUI? Tidak masalah. Kalau ada orang tidak setuju dengan fatwa MUI, salah tidak masalah. Cuma nanti masyarakat saja yang menilai. Masyarakat akan setuju dengan fatwa MUI atau tidak setuju dengan fatwa MUI. Ya diserahkan semua masyarakat. Selama ini pernah ada bagai. Ya, kalau personal saya, saya pasti ada personal personal personal ya. Tapi kalau merupakan apa kelompok masyarakat dalam jumlah yang besar saya belum pernah uh, melihat itu. Tapi kalau satu dua orang uh, melalui media mereka menyatakan kejelas ada. Tapi itu tidak masalah karena apa namanya. yang namanya fatwa itu kan adalah hasil ijtiyah kolektif dari orang-orang yang ada di MUI yang asalnya adalah dari berbagai-bagai ormas, ya, yang namanya ijtiyah itu ya <coughs> mungkin ada yang setuju dengan hasil ijtiyah MUI dan mungkin juga ada yang tidak setuju dengan hasil ijtiyah MUI itu tidak masalah itu karena itu masih menyangkut masalah fikih ya, ya kalau masalah fikih itu membuka peluang bagi adanya perbedaan, gitu. Tapi dalam MUI sendiri pernah nggak sih Pak Giri ketika ingin e, memutuskan suatu sesuatu fatwa hmm. terjadi perdebatan. Woi jelas. jelas Woi jelas itu yang namanya komisi fatwa itu, berhari-hari, berbulan-bulan, berbulan-bulan itu adu oh, berbulan berbulan berbulan argumentasi dan apa namanya <coughs> kalau masalahnya itu kan menyangkut masalah kedokteran misalkan ya. masalah medis ya itu dokter ikut diundang itu kalau menyangkut masalah ekonomi misalkan ya ahli-ahli ekonomi diundang dan ikut berdebat itu ya tapi nanti ujung-ujungnya yang memutuskan adalah ulama ya. jadi sebelum ulama memutuskan terjadilah dialog diskusi yang panjang dengan para ahli ya kan nah, kemudian nanti oleh setelah pandangan para ahli sudah dianggap cukup ya kemudian berdebatnya di antara ulama-ulama itu lagi itu bukan berhari-hari ada yang sudah berbuang bulan itu gitu, gitu. dialognya seperti itu ya menarik juga mungkin barangkali nanti masyarakat bisa melihat ya bagaimana proses uh, keluarnya fatwa itu bagaimana perdebatannya kan itu membawa buku membawa kitab-kitab dengan argumennya yang masing-masing kan kan Kepala orang sama berbulu, pikirannya berlain-lain, kan? Ya. Ya. Meskipun kepala kita sama-sama ada rambutnya, tapi pikiran kita kan berbeda-beda Cara pandang kita kan tidak sama Cara pandang seorang si politisi, dengan cara pandang seorang si ekonom Dengan cara pandang seorang si dokter, dengan cara pandang seorang si pengacara, kan tidak sama kan? Tuh. Jadi kemungkinan uh, berbedanya itu sangat besar Nah, tetapi dalam dialog itu ya kita kan mencari apa adanya kesamaan-kesamaan pandangan itu dan kalau seandainya fatwa sudah keluar berarti kesepakatan sudah terjadi itu. dan biasanya diamu itu tidak ada pakai footing-footingan itu biasanya musyawarah dan apa namanya hasil musyawarah itu biasanya ya bisa diterima oleh yang apa namanya yang kebetulan mungkin barangkali tidak sependapat tapi bisa terima Bagaimana dengan rokok misalnya? Ada yang mengharapkan, ada yang bilang tidak. Ini secara... uh, ya kalau rokok makanya begitu. Coba tanya dokter, uh, terutama apa ikatan dokter Indonesia semuanya menyatakan bahwa itu adalah uh, tidak sehat bagi kesehatan. Yeah. Yeah. Nah, tetapi jadi hukum dasar merokok adalah boleh. Hukum dasarnya boleh. Bukan haram wukum undasanya, itu boleh Tetapi apa namanya Kalau dia membawa kemudaratan Dia jadi haram dia Iya kan Dia menjadi haram Tetapi umumnya Ada dimensi Yang tidak baik pada rokok itu Tetapi Ada ulama yang sampai Kayak tingkat Apa namanya mengharamkan Tapi ada juga Ulama yang membolehkan Tapi juga ada ulama yang memasukkannya tidak dalam, tidak pada posisi hukum boleh dan mubah atau haram, tetapi makruh. Kalau makruh itu sebuah perbuatan, dia tidak berdosa tetapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan, dianggap tidak berdosa. gitu. Bagaimana MUI memberikan masukan kepada pemerintah Dalam hal ini Masalah rokok misalnya karena Ya kalau yang namanya makro itu Sahabatnya ditinggalkan Yang namanya makro itu sebaiknya ditinggalkan nah, Tetapi bagaimana pemerintah menikapinya Ya terserah pemerintah Karena kan pemerintah juga akan segera mensahkan rancangan undang-undang perkembakawan Ya, Pak. ya. ya Pemerintah itu punya hak Untuk memutus Dan kalau pemerintah akan memutuskan suatu pertimbangannya itu banyak, ya berbanyak banyak sisi dan banyak segi yang harus dia masukkan, yang harus dia bundel ya, uh, ketika akan memutuskan, ya uh, tentu saja ya pemerintah akan memutuskan kalau, kalau kalau pemerintah bekerja secara baik dan benar ya. Itu adalah yang paling baik Yang paling maslahat, yang paling menguntungkan Dan yang paling bisa e, Menjanjikan kesejahteraan Bagi seluruh rakyat Saya begitu akhirnya Seperti Kasus di Malang pagi. Hmm. Di Malang itu e, Ada Satu taman yang dibangun Oleh perusahaan rokok hmm. Tapi di sisi lain masyarakat di Malang ingin bebas dari asap rokok hmm. ini bagaimana pakir ya sah-sah saja itu ya ada orang uh, menanam tembakau ya ada orang yang membuat rokok dan ada orang yang tidak suka rokok kan sah-sah saja itu tidak masalah itu cuma mungkin barangkali ya dan pemerintah punya hak untuk mengatur Jadi kalau seandainya pemerintah kota Malang menyatakan bahwa kota Malang harus bebas rokok, boleh saja, enggak masalah, ya kan? Jadi kalau seandainya orang Malang mau merokok, ya dia harus keluar dari kota Malang, kan, gitu ya? Eh, <tap> <tap> tapi kalau bagi saya, <tap> ya yang namanya merokok itu mungkin ada baiknya, tapi juga ada buruknya. kan tiba pertanyaan, apa baiknya, apa buruknya, itu tentu ada ahli ya, kan ada ahlinya itu yang bisa menentukan baik buruknya kan gitu kan ya ya, malahkan itu sebaiknya ya kalau ada orang yang akan merokok, ya tanyalah sama ahlinya jangan tanya sama yang perokok ya, bagaimana hukumnya perokok, bagaimana hukumnya merokok, tanya sama yang perokok ya, katanya boleh kan gitu ya. tapi tanyalah masa rokok merokok ini kepada... ...ya karena ini terkait dengan kesehatan ya. Rokok ini bisa kita lihat dari perspektif kesehatan... ...dan juga bisa dilihat dari perspektif ekonomi. Biasa-biasanya ini ya... ...kalau orang perokok itu... probabilitasnya akan kena penyakit lebih besar... ...daripada yang tidak merokok. Meskipun ada yang menyatakan bahwa... ...ada orang tidak merokok sakit juga kan gitu ya. Tapi probabilitasnya orang yang merokok... ...akan lebih besar... Misalkan terkena uh, gangguan di paru-paru Daripada orang tidak merokok gitu. Nah kalau ada gangguan di paru-paru kan berarti itu tidak sehat ya, Kenapa dia tidak sehat? Karena paru-parunya terganggu Kenapa paru-parunya terganggu? Ya eh, penyebabnya sesuatu rokok Kalau gitu timbul pertanyaan Kalau gitu bagaimana rokok ini? Ya berarti rokok ini tidak toyip bagi dia Kalau tidak mau menyatakan haram ya Halal dan haram Kalau dia tidak mau menyatakan Berarti tidak toyip sama dengan apa? Sama dengan kalau saya pribadi ya, kalau bagi saya rokok itu memang tidak baik bagi saya. Begitu saya merokok, saya sudah langsung batuk-batuk dibuatnya ya. Jadi kesimpulan bagi saya, merokok bagi saya jelas tidak baik. Ya. Sama hanya dengan apa namanya keripik apa Melinjo itu apa apa namanya? Emping melinjo ya. Teman saya itu Kalau makan emping melinjo, lahap minta ampun tak tidak masalah. Tapi ada teman saya begitu makan lima lima buah saja, kakinya langsung bongka, kan? Berarti bagi yang kakinya bermasalah gara-gara makan melinjo ini, itu bagi dia tidak toyib. Kalau begitu bagi dia sebaiknya jangan, gitu kan? Tapi kalau seandainya bagi dia tidak apa. Tidak bermasalah ya tidak tidak tidak apa-apa. Oleh karena itu ulama berpandangan tentang rokok ini macam-macam. Ada yang mengharamkannya, ada yang bolehkan, tapi ada yang memakruhkannya. Dan umumnya yang yang agak banyak itu makruh. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau akan tetap dikerjakan, ya dalam perspektif fikih. Ya, dia tidak berdosa hmm. nah, Pak Gai, sebelum Pak Gai ada di, atau menjawab sebagai sejen, Pak Gai sebelumnya sebagai apa Pak Gai? Saya sebelum ini menjadi ketua bidang pendidikan hmm. eh, ke, eh, Yang pertama saya menjadi ketua eh, bidang pemberdayaan ekonomi umat Kemudian Bapak Sukrizarkasi pimpinan Pondok Pesantren Gontor, beliau adalah ketua bidang pendidikan. Nah, dalam satu atau dua tahun sebelum berakhirnya periode, beliau sakit. Nah, pimpinan rapat pleno pimpinan MUI, rapat pimpinan dewan, Dewa, rapat dewan pimpinan MUI memutuskan tugas beliau saya yang handling, saya yang uh, menjadi pelaksana tugasnya. Jadi Periode 2010-2015 eh, itu oh, tiga tahun pertama saya hanya menghandling satu bidang, bidang pembedaan ekonomi mat, tapi dua tahun tersisa dalam periode itu saya menghandling dua bidang, bidang pembedaan ekonomi dan bidang pendidikan. Dan sebelumnya tahun 2005-2010 saya wakil sekretaris jenderal. yang membidangi masalah pendidikan MUI dan sekarang MUI juga sudah merambah uh, dengan adanya MUI TV MUI TV hmm. iya. ini bagaimana konsep MUI TV sendiri bagi ya bagi MUI TV itu kan media itu media itu apa ya media itu dakwah nah, kalau isinya bisa bermacam-macam bisa Jadi berita bisa bermacam Kenapa? Ide, Idenya. Eh ini ide kolektif. Jadi kita menyadari bahwa <tuh> dunia ini sudah semakin maju, dunia sudah semakin modern ya. Dan kita melihat bahwa peran media sangat besar. Nah, Di antaranya lah yang kita rasakan itu peran peran TV, ya, media TV. Nah, Oleh karena itu kita mencoba juga membuat uh, TV. TV MUI, kita beri nama TV MUI, dan sekarang kita sedang berbenah, ya memang belum sesuai dengan diharapkan, ya, tapi kita mulai menapak ya, memperbaiki dan berbenah, ya kita harapkan ya TV MUI-nya akan bisa berjalan dengan baik. Dan mas, dan sementara hanya bisa dihikmatinya lewat parabola saja? Iya, lewat parabola, ya Dan mudah-mudahan MUI TV ini bisa maju bagian? Iya. Kita harapkan sama arah juga kita harapkan mari, ya. Baik, ikhwan apa? Terima Allah Subhanahu wa e, Bincang bersama tokoh di kesempatan sahur ini masih bersama Kehaji Anwar Abbas dan kami akan segera kembali setelah Nada Takwa berikut ini.